சேமோன் அங்கம ம்லுத நாம yang Rasulullah jangan ada yang mengecam, jangan ada yang bersikap negatif. Allah itu kata Rasulullah bilang gini. Allah itu kadang-kadang mendengar seorang hamba-Nya nyeletuk enggak sengaja. Tetapi celutukan hamba-Nya itu membuat Allah menyala cintanya kepada hamba itu sehingga semua masalahnya oleh Allah langsung diselesaikan dan rezekinya dilimpahkan. Amin. Tapi Allah kadang-kadang juga mendengar celutukan hambanya, membuat dia sakit hati. Sehingga saat itu juga rezekinya ditutup dan dipersulit hidupnya. Nah, awakmu milih ndi sakarepmu. Nah, Allah ngomong seperti itu menurut Rasulullah terutama dalam karena ketika momentumnya adalah hujan turun. Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Dan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masyaallah, masyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Bahwa masuk angin emang jelek masuk angin. kan bagus masuk angin alhamdulillah sakit itu juga bagus yang gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk ya Anda belum mengerti kehidupan bahwa masuk angin harus disembuhkan iya. Jarikan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang gitu. <tuk> ya. Ya gitu ya satu ya. Nomor 2 saya yang memohon antum tetap di sini uh, sesepuh kita Bapak Abdullahihahmahuwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustaz ya. ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus menjadi harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan rujukan pengetahuan dan yurisprudensi uh, ilmu-ilmu tentang keindonesiaan karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu. மண்டி அவாலக்கே பூங்கோம் இஸ் இது பாரோசி மூசு அந்த sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor 2. Dari sekali lagi soal mengeluh tadi, enggak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bahwa bersyukur itu rasional. Jadi enggak usah paham dulu baru bersyukur, bersyukur saja dulu supaya Anda paham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu ndak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah makiyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini ini yang disebut kaumun akhir. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti arek gendeng Malang Budi Setiawan iku Mang, sak piturute itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang ngurusi itu Anda juga ndak usah mengeluh. Wis mesti wong semen gendeng wis mesti ngono iku, katiko abakno meneh. Tapi kan ada Anda. ada dia ada teman-teman semua dan ya, ya. ada kita usiamu kan masih 20 30 40 paling, paling ya jadi kita punya harapan besar dan ini jumlah kaya Anda ini ada di mana-mana di Purwokerto Banyumas Purbalingga Ngawi Madiun Ponorogo lahir manusia baru Indonesia jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia Allah di tengah ganjuran ini langsung melahirkan qaumun akhir Indonesia yang berbeda Indonesia yang baru dan itu sudah terjadi betul bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin bak, mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru baru berhasil betul. Loh, ini ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak malang itu ndak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya sehingga சாய்பாடி காலே தாம் சான் தாம் பூலி karena kalau dia berbuat buruk di sini dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Enggak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini Ustaz Huma ini mereka orang-orang insyaallah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada, tidak ada orang mau jauh-jauh apalagi di Jakarta yang bukan kota ini tapi hutan rimba ini yang enggak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa kecuali mencintai Indonesia. Masyaallah tidak akan membuat Anda hidup <tuk> lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insyaallah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda Anda Anda Anda pengennya setan setan setan berbuat berbuat baik atau berbuat buruk? buruk buruk Benar Karena maunya itu itu itu Iya Dan anda sudah dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya Ca Saya ini ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini Saya ini cuma taat Saya அது punya kemungkinan lain sama dengan dengan malaikat punya punya punya kemungkinan kemungkinan lain manusia dan jin kalau kalau kalau kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, kalau mau mau mau percaya baik buruk-buruk resiko masing-masing kita சாட்டிங்கமா மனுசியா சின் பூஞ்சாக்கு முக்கி பமன்சா ஆஃபாலய பாகாலயபுர கல்லோ கம்மாவா பாரச்சாய் கல்லோ lebih beruntung anda makanya saya itu பூப்பா tega sama setan Kalau salat, kalau saya kebetulan jadi imam saya tidak ngomong, "Ayo, safnya dirapatkan supaya tidak diisi setan." Saya enggak tega. Yang rapi safnya, setan-setan kalau mau ikut salat sekalian sini. Nah, gitu saya. Saya tanya, "Apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah?" Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiasakan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idium neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak usah enggak pakai mikir pengin ke surga semua. Saya kasih tahu surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Galau, wes. Nanti dilang dilang bendina isinya cuman siapa paling Hizbut Tahrir MTAL Wahabi wal Salafiyah baru ya LDII ya NU Muhammadiyah si. ah, semua neraka Jangan kan lagi Kristen, Buddha, Hindu semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Enggak punya teman. Sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggotan lagi. Nih <SILENCIO> coba. Benar enggak? Apa yang buat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh? Isis masuk surga. Iya <SILENCIO> toh? HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong-wong PMII aja ndak masuk surga apalagi HMI. Kayak <SILENCIO> gitu. Ya toh? Ya gitu ya. Gimana? PMII bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok. Kayak gitu. Ah. Ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang lo ya. Surga itu sepi, jadi Anda enggak usah mikirin surga menurut saya. Ndak usah mikirin neraka. Pikirkan Allah. Tujukan dirimu kepada Allah. <SILENCIO>